Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi idha arada shay'an ay yaqul lahu fayakun Rasulat wa salamu ala Habibina wa syafi'ina wa Mawlana Sayyidina Muhammad Al-Mab'uthi rahmatan lil'alamin Al-Ladhi allamana bil imani bil qadai wal qadari khairihi wa syarihi Wa ala alih al-mutuharina wa ashabi al-tayyibina wa at-tabiina lahum bi ihsanin Allahumma ya وارحمنا برزقنا من عندك علما نافعا وفهما سليما اللهم يا ربنا ij'alna wahshurna ma'alladhina an'amta alayhim inannabiyina wasiddiqina washuhada waṣ-ṣaliḥin Allahumma ya rabbana hshurna ma'a habibika sayidina Muhammad wa tahta habibika sayidina Muhammad Allahumma ya rabbana rzuqna at qabla al-maut والشهاده عند الموت والجنه بعد الموت اما بعد Alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa terus melanjutkan pengajian kitab Hikam karangan seorang sufi besar seorang yang hakim Ibn Ata'ilah As-Zakandari Dan nanti di akhir hikmah ini ada Munajat ilahiah, Panjatan doa yang disusun oleh Ibn Ata'ilah As-Zakandari Yang sungguh luar biasa Indah Menyentuh hati Bagi yang membacanya dan seperti biasanya sebelum kita membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari kita ingin memberikan sedikit muqaddimah tentang fikih. Kita sampai di mana? Tayammum sudah selesai ya. Baik setelah orang berwudu dan bertayamum mestinya langsung sholat ya. Kita langsung saja fikih sholat tapi ada sebelum mu sholat atau muqottimah-muqottimah sholat yang perlu dihadirkan belum wajib, sunnah ada sunnah-sunnah sholat yang sudah kita belajar adalah kewajiban-kewajiban sebelum sholat nanti kita akan belajar kewajiban di saat sholat kewajiban sebelum sholat atau yang sering disebut dengan syarat sudah kita bahas masalah menutup aurat, berwudu dan sebagainya ada sunnah-sunnah sebelum sholat, dan ini untuk kesempurnaan di saat sholat. Sekaligus ini yang sering dilupakan oleh orang yang berakidah benar ahli sunnah wal jamaah asli, ashariyah di masyarakat kita. Akidahnya benar, tapi rupanya untuk salah satu sunnah ini sering lupa. Justru yang memusuhi ashariyah, sufiyah, ahli sunnah palsu dan salafiyah palsu, ini perhatian urusan yang santu ini. Sunnah apa itu? Sunnah mengatur barisan di dalam sholat. Pokoknya kalau ada barisan pelentong pelentong, mesti ini ahli tawassul, gitu, biasanya gitu aja padahal sudah jelas hadisnya, sohih banyak hadisnya bahkan Nabi Muhammad memerintahkan langsung sawuh sufu fakum fa inna taswiyata soff min tamami yaqamati solat luruskan barisanmu di dalam solat sampai digambarkan seperti barisan di dalam perang sampai digambarkan, sungguh aku melihat setan tuh lewat dari sela-sela soff yang bolong itu dari sejuk riwayat dari hadis seperti itu. Sisi lain ulama menjelaskan bahasanya itu menghabiskan pahala berjamaah. Kita kadang hanya memahami yang penting sah berjamaah. Karena membacanya sambil ngantuk. Ada di dalam solat berjamaah itu hanya sekedar sah berjamaah. Ada yang sah dan mendapatkan keutamaan pahala berjamaah. Di saat kita tidak peduli urusan barisan, belentong belentong, bolong bolong kalau ada kucing lewat bisa lewat, ada kambing lewat bisa lewat ini ini menghilangkan fadilah atau keutamaannya sholat berjamaah ini padahal ini disebut di dalam banyak kitab barangkali yang baca kitab-kitab lama, fathul mu'in, kitab fiqih madhab syafi'i memang di dalam kitab fathul qarib tidak dibahas banyak masalah ini bahkan sering tertipu dengan yang tertulis di Fathul Qarib di Fathul Qarib itu hanya berbicara tentang sahnya berjamaah yang penting kalau di dalam masjid, selagi di dalam masjid, imamnya di mehrab sana makmumnya di ujung sini biarpun di dalam masjid, itu adalah sah ya. sudah begitu di seolah-olah yang penting sah dipikir kalau sudah sah dapat pahala jamaah padahal dijelaskan oleh ulama lain, sah tapi tidak mendapatkan pahala jamaah karena tidak peduli urusan barisan sehingga kita sering menemukan kotakan, kotaan itu kamar biasanya di pondok itu kalau ini masjid kamarnya di sana kelewat halaman ini anak pondok yang baru baca Fathul qorib ini yang penting sah kalau di luar masjid tidak boleh lebih dari 300 dirok 300 dirok ini satu dirok itu begini berarti 300 dirok ini diperkirakan ya 180 meter jadi asalkan antara masjid dengan kamar itu, antara ujung masjid dengan kamar, kalau masih tiga, sekitar 180 meter itu masih sah. Makanya santri itu males sholatnya di sana. Padahal tidak dapat pahala jamaah itu. Karena bacanya hanya sekedar baca tek, lalu tidur dan ngantuk. Jadi beda tentang sah berjamaah dengan mendapatkan keutamaan berjamaah maka harus kita bangun di mushollah kita baris bahkan ada ancaman dari Rasulullah lalu saw wuna sufu fakum kamu pilih meluruskan barisanmu atau ingin hatimu berantakan jadi ada rohaniyat maknawiat sesuatu yang tidak terlihat di balik menyusun barisan itu adalah bersatunya hati barisan ditata yang rapi jangan membuat barisan yang kedua kecuali yang pertama sudah bagus rapet kita kadang-kadang bingung masuk masjid tuh Masya Allah longgar-longgar ditarik, tarik lagi, ditarik malah kayak eh, mau marah. Nolehnya sudah beda. Maksudnya ditarik agak rapat, noleh lagi. Ditarik lagi noleh. Wes, celah yang ketiga ini sudah lain. Kelihatannya agak lama begini. Oh ya udah. Ini pasti orang tawasulan ini. Tawasul bener, tapi tambah dong sunnah-sunnah yang lainnya ini, barisan sopnya yang keker, yang bagus. Masa kalah dengan ahli bid'ah, ha? Kan begitu. Dibangun ini, shop barisan ini. Ayo, ini sunnah Nabi Muhammad saw ini yang diajar ke Nabi Muhammad. Bahkan di dalam fikih, kalau seorang imam habis komat kok nggak langsung sholat, itu terputus komatnya harus diulang komatnya nggak dianggap, kecuali lamanya imam itu karena nyusun barisan, ngatur sana ditarik sini kok gak beres-beres, biarpun lama tidak dianjurkan komat lagi, karena apa, ngatur barisan itu seperti sudah di dalam sholat berjamaah jadi penting, tolong barisan dirapatkan jangan membuat barisan yang kedua, kecuali yang pertama, penuh bahkan di dalam sholat pun kita harus sambil mengatur, tiba-tiba ada yang satu batal saling merapat rapet merapet, merapet, merapet, begitu mungkin ini bobot, anu, ini jajar begini misalnya yang di sini, yang paling di kanan kami ini kok hadas selalu keluar, merapet dan merapetnya itu arahnya yang jelas arahnya koidah, sebaik-baik barisan tempat sholat yang makmum itu adalah yang paling dekat dengan imam karena bisa melihat dan bisa mendengar jadi ada keutamaan melihat ada keutamaan mendengar. Jadi paling dekatnya dengan imam itu tempat yang paling bagus. Yaitu di belakangnya. Baru kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Terus begitu. Bukan buat barisan dari ujung sana. Di belakangnya pun begitu. Yang paling dekat dengan imam. Jadi kalau ada yang batal, yang agak jauh ya mendekat. Terus mendekat biar yang ujung sana bolong nanti ditutup sama yang lainnya ini adalah hal yang sering dilupakan tidak tahu, dan ini harus dijelaskan sering ini adalah sunnah dan hadis shohih, banyak hadis tentang masalah mengatur barisan ini terlalu banyak dalam riwayat fa'inna tasfiyata sufu fi min tamami dalam riwayat fa'inna tasfiyata sufu fi min iqamati sholah kesempurnaan sholat dalam riwayat lain adalah mendirikan sholat, ya seperti itu ini barisan ya sebelum sholat, rapi yang bagus Jangan bolong-bolong. Kadang-kadang memang akhirnya sholat jadi tidak nyaman. Aduh ini sholat gangnya ini. Karena fadilah jamaah bagi yang ngerti hilang. Bagi yang tidak ngerti memang dimaafkan. Tapi masa orang harus bodoh terus. Kan tidak? Ada sesaat kita harus ada peningkatan ilmu. Sedikit demi sedikit. Eh insya Allah habis ini kalau sholat harus ada barisannya dirapikan. Kemudian cara tidak membuat barisan yang kedua kecuali barisan yang pertama itu sudah benar. Ini adalah manhajnya ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Lah, untuk bermuamalah dengan orang awam harus halus. Kita juga tidak boleh kasar. Jangan sampai ngatur barusan itu masyaallah memaksa sampai nginjek jentiknya orang itu ya enggak usah. Sudah minggir ya. Orang enggak ngerti ya sudahlah biarin. Diinjek diinjek sampai begini kayak main bola apa itu kakarnya itu ngakal-ngakan. Kemudian antara kaki kita dengan kaki yang satu itu jangan lebih dari sejengkal pokoknya jangan terlalu lebar, idealnya adalah sejengkal, boleh lebih sedikit sebab kalau ngakang itu kayak betul-betul jadi kiper ya, itu gak enak sah sholatnya, atau mepet segini goyang-goyang kayak mau jatuh itu ya jadi paling enak adalah minimal antara kaki dengan kaki kita, bukan kakinya orang ya kaki kita itu ngakahnya kita itu begini ini sejengkal jadi adalah keker begitu, laki-laki, kalau perempuan apapun bentuknya memang dianjurkan lebih rapat dalam semua gerakannya ngangkat tangannya semuanya adalah lebih rapat, itu perempuan Jangan ngejar barisan sampai karena temannya jauh ngakang begini. Penjau ingin bepetin. Akhirnya orang lihat lucu. Sedag itu ndak tahu kakinya tetangganya itu cantengan masih diinjek ini. Cantengan tahu ya, Jawa Timur. Apa itu cantengan ya? Ya pokoknya kena luka akhirnya menjadi infeksi masih diinjek. Sederhana saja memang kalau sudah sama setan mau enak, kalau sama orang tahu ya tetap enggak bisa. Maka kita cepat maklum saja kalau ada orang ditarik enggak mau berarti dia belum ngerti ilmunya kalau sudah sama-sama tahu, ayo sama-sama dirapatkan barisannya itu sebelum kita melakukan sholat ini bukan ilmunya orang lain, ilmu kita, karena ilmunya Rasulullah, dalam hal ini sepakat, tidak ada beda kemudian juga masalah sutrat musalli satir, kalau mau sholat itu harus ada sutrah sebisa mungkin ada sesuatu yang di hadapan kita yang menghalangi orang lewat dan tempat sujud kita jadi dianjurkan kalau para sahabat itu yabdadiruna ila sawari sawari itu adalah tiang-tiang begini para sahabat nabi itu kalau datang sholat langsung cari tiang jadi kalau sholat sunat ini ngadep ke tiang begini supaya tidak dilewati tempat sujudnya oleh orang ini sunnah lagi-lagi ini biasanya malah santri ini kalau ada santri kita begitu itu mau tak gebuk aja itu, sudah belajar berkali-kali masih saja, kalau orang luar ya enggak enak gebuk ya memang tidak, jadi ya ini yang menyebabkan orang melewati tempat sujudnya, padahal ada ancaman Allah arafal maru baina yadayil musalli ma ma'alihi minal ithmi lakana ayyakifa arba'inan khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli hadis didapatkan oleh Mbah Bukhari Muslim. Melewati orang tempat sujudnya orang sholat itu haram, hati-hati. Kalau ada orang sholat jangan dilangkai tempat sujudnya dilewati. Kalau di luar tempat sujudnya nggak apa-apa. Artinya diperkirakan tempat sujudnya di sini. Kalau kita ngelwati pas di tempat sujudnya itu haram hukumnya. Bahkan lebih baik menunggu 40 tahun. Artinya memang betul-betul berat. Jadi nih, jangan melewati tempatnya orang sujud. Tapi yang haram ini ada aturannya. Siapa sih yang haram dilewati tempat sujudnya? Orang yang sudah menempatkan sholatnya di tempat yang benar. Misalnya ngadep tembok, tiang, atau membuat tanda ditancapkan kalau di padang pasir. Namanya sutrotul musalli. Sutroh itu pembatas bagi orang yang sholat. Kalau ada, kalau tidak ada mentok-mentoknya sajadah. Itu sudah pertanda kalau itu tempat sojud kita. Jadi ada pembatasnya. Jadi Antara kami dengan tiang ini. Kami berdiri tiang ini sudah cukup ini. Makanya haram melewati di sini. Kalau sudah orang pakai tiang begini. Atau sudah pakai sajadah si atau pakai atau tongkat biasanya ditancapkan oleh padang pasir kok masih melewati itu hukumnya haram nah kalau orang itu belum membuat pembatas yang enggak haram dia sendiri salah sendiri sholat di tengah-tengah begini orang pada lewat nah ini dan itu pun juga harus agak lentur kalau kondisi kayak haji di Mekah ya biasanya lewat-lewat sudah ini karena kondisinya berbeda makanya itu sudah keharaman ini pengecualiannya kalau sudah kondisi di Mekah artinya dalam keadaan normal makanya koidahnya begini jika orang yang sholat sudah memenuhi syarat pembatas maka haram untuk melewatinya jadi syarat kapan haram kita melewati tempat sujudnya orang yang sholat satu Orang yang sholat sudah melihat membuat pembatas. Itu. Membuat pembatas. Itu saja. Kalau sudah membuat pembatas. Maka haram bagi siapapun yang sholat. Eh iya. Siapapun yang ingin melewati. Itu haram. Jadi diperhatikan. Kemudian sisi lain. Di saat haram lewat. Kok ada orang lewat anda sudah pakai pembatas, kok masih ada orang lewat maka sunnah bagi anda untuk mengha menghalau tangannya dibeginikan, stop biar dia tahu balik, karena sudah dikasih pembatas, biar dia tidak melakukan yang haram, maka asalkan yang lewat itu haram, maka sunnah kita untuk menghalangi tapi kalau lewat yang tidak haram, kita tidak sunnah menghalangi, maksudnya apa kita sholatnya asal di tengah jalan, di tengah begini setiap ada orang lewat begini-begini ya pusing nanti orang, salahnya sendiri itu sholatnya jangan di tengah sini biar gak dilewati orang makanya di saat kita gak memenuhi syarat satir maka jangan pakai alang-alangan begini kita yang salah itu jadi sunnah kita untuk menghalau orang yang lewat di depan kita kalau kita sudah membuat satir, satu yang kedua yang lewat itu orang berakal, orang dewasa kalau anak kecil jangan dipikirin, kasihan. lah ini kalau tidak ada ilmunya lucu ya di tengah-tengah di tengah, -tengah begini sebentar-bentar gini pak sampein sholatnya jangan di situ tutul ada satyang-tiang itu kalau tidak diang, di belakangnya orang kalau tidak belakangnya orang orang bisa jadi satir sutroh, bukan satir sutroh itu pembatas ini diantaranya hal-hal sepele ya kelihatannya tapi ini adalah yang sering dilupakan oleh para musolli orang-orang yang melakukan sholat jadi dua hal, tolong diperhatikan membuat sutroh jadi biarpun sholat sunat, tolonglah carilah kalau masih ada begini, ini bisa ini besi-besi ini boleh jadi mungkin jadi rapi-rapi-rapi gitu kebelakang-kebelakang-belakang ke belakang, ke belakang. ini termasuk sunnah yang sering ditinggalkan kemudian agar tidak sampai ada orang yang melewati tempat sujud kita kalau sudah kita membuat seperti itu rapi solatnya benar, kalau ada orang lewat di depan kita maka orang itu haram hukumnya. Dan di saat haram lewat maka kita boleh menghalau. Bahkan sampai kalau tiba-tiba kita beginikan kok mati nggak kena denda? Kini kaget, mati. Karena dalam riwayat al Yukhtilhu kalau ada orang lewat di depanmu enggaknya kau bunuh makanya bukan bunuh berdendam. Kau begini kan dengan keras nggak apa-apa sampai kok dia mati nggak kena denda kita. Salahnya sendiri lewat tapi kalau kita belum pakai sutroh, kena denda kita ini diantara beberapa hal yang sepele tapi dilupakan, dan nanti disebarkan ini hal-hal begitu ada di bulughul ul marom, ada yang pernah baca bulughul ul marom, makanya bacanya melek pasti kelihatan itu sama ya kayak fathul mu'in, asalkan bacanya benar-benar ya, kalau bacanya sambil ngeliat lain gitu ini kadang-kadang ya itu, kalau diingatkan kayaknya kok berat ya, Ada anak, sebagian santri itu, lupa yang begini-begini, adah harus dipegangi, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, nanti ada pahala, di samping pahala ada menjadikan kita semakin dekat ke Rasulullah, itu sunnah, baik, itu saja, yang perlu kita hadirkan, jangan sampai melanggar sunnah itu menjadi cirinya akidah yang benar, akidahnya benar, tapi, sunnah nabinya banyak ditinggalkan, sunnah nabi yang gampang kan, itu gampang, setiap hari kan kita sholat ya kenapa kita tidak mengamalkannya ini saja insyaallah mukaddimahnya kita akan membaca hikmahnya ibn ato'ilah as-sakandari dan insyaallah pertemuan yang akan datang, mungkin kita lanjutkan apa ya, mungkin sholat atau apa Fikih-fikih sementara, fikih-fikih sedikit, tapi yang yang segera dibutuhkan oleh kita Al-hikmah ashaniyah al wal-ashrun, hikmah yang ke dua puluh dua. Kalaul musnadirahim Allah Taala nafahna Allahu bihi wa biulumih wa biulumikun fit wa biulumikun fit daraini, amin ila anqal. Al-hikmah tustaniyah tuwal-ashrun, hikmah yang ke dua puluh dua. nafasin. Maaf ibu ya. Tidak ada satu nafas. Tubadhi yang engkau hembuskan. Nafas yang kita keluarkan. Illa kecuali wallahu baki Allah Subhanahu wa taala. Ada qadarun qadar, ketentuan Fika yang Allah tentukan untukmu bersama hembusan nafas tersebut yumdihi yang Allah lewatkan Allah jalankan, Allah lakukan artinya tidak ada nafas yang kita hembuskan maksudnya waktu dan di dalam waktu ada gerak-gerik kita. Di dalam hembusan nafas kita itu pasti dibarengi kalau tidak kedipan mata kita, lintasan hati kita, gerakan tangan kita pasti. Karena kalau kita melihat orang pun perlu dibarengi dengan hembusan nafas. Semua hembusan nafasmu itu pasti dibarengi dengan ketentuan Allah untukmu, baik itu kebaikan atau kemaksiatan, itu pasti. Maka di sini, Ibn Atta'ira As-Sagandari itu untuk merenung. Bahawa, apa yang ditentukan oleh Allah itu pasti terjadi. Dan terjadinya apa yang Allah tentukan untuk kita itu, ya bersama hembusan nafas kita. Maka dari itu, kita harus selalu merenung, jangan sampai apa yang kita lakukan bersama hembusan nafas kita ini adalah satu ketentuan dari Allah yang tidak baik jangan sampai yang kita lakukan ini adalah hal yang tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memang benar bahwa kebaikan yang kita lakukan ataupun kejelekan yang kita lakukan itu memang sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi ketentuan Allah itu kita tidak tahu yang tahu hanya Allah akan tetapi kullul muyassarun lima khulikolah disebutkan bahwa semua orang itu akan dimudahkan sebagaimana fungsinya dan tujuannya nanti di mana? kalau ini ahli surga akan dimudahkan oleh Allah meniti jalan surga biarpun orang yang zina melakukan kemaksiatan, itu semuanya di bawah ketentuan Allah dan yang satu lagi ibadah, ngaji, ketentuan Allah, sama-sama ketentuan Allah Allah yang menentukannya dan ketentuan ini tidak ada yang tahu, hanya Allah saja tapi di hadapan kita, kita punya akal, Allah berikan kepada kita akal dan kemudian Allah memberikan kepada kita kemauan kita punya irodah, kemauan. Yang kemauan ini, irodah kita itu karena irodah Allah. Maka di dalam kaidah asy'ariyah Anda, kami, kita semua ini punya kemauan. Tapi kemauan kita ini adalah di bawah kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak benar kalau ada orang mengatakan saya tidak punya kemauan. Tidak benar, buktinya saya kita punya kemauan. Dan kemauan kita tidak akan ada artinya jika kecuali sesuai dengan kemauan Allah. Artinya Allah berkehendak, Anda berkehendak. Ini dalam bahasa akidah yang sederhana teori kasabnya Imam Abdul Hasan al Asyari Di antara ada orang yang mengatakan atau kaum Jabriyah, ada kaum Qodariyah. Itu dalam dalam perdebatan akidah Qodariyah itu yang mengatakan aku bisa, semua aku yang melakukan, aku aku mengandalkan akalnya. Seolah-olah Allah tidak punya peran di dalam dirinya. Lalu dia bisa bergojak? Ini buktinya, saya bisa mengangkat air ini. Saya ini ini kemauan saya. Terlepas dari kemauan Allah. Lah ini enggak benar, akidah sesat. Sisi lain, Jabriyah mengatakan, "Kenapa kamu mabuk? Ya Allah, yang naktirkan saya begini." Seolah-olah dirinya tidak punya kemauan dan ini diingkari oleh kenyataan kita punya kemauan. Ya, kita punya kemauan. Kemauan tetapi ada satu saat kita tidak bisa itu semuanya untuk menahan. Ada satu kekuatan di luar kita. Pernah kedinginan. Pernah gemigil, gemi, gemigil. Siapa yang nyuruh gemigil itu? Bisa ditahan enggak? Enggak bisa. Kalau memang yang mengendalikan jasadmu adalah dirimu, engkau bisa nahan gemigil dong. Tetap begini. Ditahan enggak Enggak bisa maka ini menunjukkan bahasanya ada kekuatan yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada kekuatan yang ter jalani dengan ikhtiar kita yang sesuai dengan ikhtiar Allah ada yang sama sekali kita tidak punya ikhtiar tapi ikhtiar kita itu di bawah ikhtiar Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam bahasa akidah tentang dialog debat panjang masalah ini diringkas dalam satu kalimat inna allaha yuridu anturidha Allah menghendaki agar engkau berkehendak itu saja sebetulnya Allah menghendaki engkau berkehendak sehingga anda punya kehendak benar nah dengan kehendak ini diiringi dengan akal anda ingin enakkan hidup iya faham yakin adanya surga iya Maka diberi oleh Allah pemahaman akal. Lalu ada wahyu. Kabar gembira tentang surga. Ancaman neraka dengan akalnya ini. Wahdainahunajedain. Ada dua jalan. Hai hey, orang yang berakal. Ayo pilih mana. Kan begitu. Dia menjalankan akalnya. Dibarengi dengan keimanan di dalam hatinya. Lalu setelah itu muncul iradah. Saya punya kemauan. Saya ingin masuk surga. Ia meniti jalan yang benar. Jadi masalah kodok kodar di sini berbicara tentang kodok tentang kodar Allah artinya semua nafas kita yang kita hembuskan ini dibarengi dengan ketentuan Allah karena begitu maka harus kita cermati jangan sampai nafas yang kita hembuskan ini ternyata menjadikan Allah rid Allah murka dan mari kita senantiasa jadikan bahwa hembusan nafas kita ini dibarengi ridho Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah kita pikirkan ridho Allah maka rintangan ini akan bisa dilewati misalnya dia punya keinginan hawa nafsu yang besar tapi dia rindu kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala akalnya hidup saya ingin mabuk tapi di dalam mabuk itu kan ada murka Allah dan dia tidak tahu bahwasanya bakal mabuk atau tidak mabuk tapi kan dia bisa milih daripada saya dimurkai, nanti di akhirat saya pilih tapi urusan kemaksiatan itu kelihatannya orang susah membayangkannya tapi kalau urusan yang satu ini gampang, misal ini, kalau urusan maksiat orang masih agak repot pahamnya jangan maksiat dia akan berhelah Allah yang menakdirkan saya maksiat kenapa susah tapi kalau giliran yang satu ini makan ada tidak orang laparnya setengah mati lalu di depannya ada sate, enak, bakso, mungkinkah dia berkata, ya kalau Allah menghendaki saya kenyang, bakal kenyang biarpun saya enggak makan. Ada tidak? Padahal enggak beda urusan ini dengan itu. Enggak ada beda, sama. Kalau Allah menghendaki kita kenyang, enggak makan pun kenyang. Kenapa kita makan? Nah, inilah Allah memberikan kepada kita akal akal kita berpikir, nah ini makanan dan bisa mengenyangkan perut saya maka saya harus menjalan ke tangan saya sebelum diambil orang, saya ambil saya gerakkan ke mulut saya dan ini Allah yang mengajari jadi gak bisa orang dengan hujjah kayak Jabriyah ya semuanya Allah, kalau emang Allah mengendaki kan ya, pasti bakal kenyang, kalau emang saya dikatakan oleh Allah kaya raya biarpun saya tidur, dapet duit, gak ada itu semuanya semuanya bangun pagi untuk cari duit, sholat subuh susah kalau cari duit oke, okay. tapi kalau cari surga kadang-kadang susah padahal tidak ada beda itu semuanya, kalau anda, kalau kita yakin surga, kita akan berjuang untuk surga yakin duit bisa untuk beli, makanya rajin cari duit jadi tidak ada beda, makanya yang perlu dibangun adalah keyakinan, begini nah, yang dikatakan oleh Ibn Atta'ila Saqqandari, agar kita mengukuhkan keyakinan bahwa semua gerak gerik kita ini tidak lain adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita tidak tahu apa yang ditentukan oleh Allah di esok hari maka titilah jalan yang menuju kemuliaan dengan akal kita mengambil yang baik ada orang yang selalu berlaku jahmalah masalah takdir ini perlu digambarkan dengan sederhana supaya tidak ruwet ya Allah dolim dong, masa saya ditakdirkan masuk neraka kadang-kadang begitu kalimat-kalimat yang muncul semacam ini dia tidak tahu dolim itu kan hak ya, anda punya hak apa atas Allah, anda hamba Allah, mau di ucek gimana juga lah banting sana banting sini dikasih sehat kasih sakit, korengan ya tidak apa-apa terserah kan begitu karena kita milih Allah tidak pernah ada perjanjian sebelum kita terciptakan janji ya Allah engkau harus memberikan aku surga, tidak ada itu, tidak ada perjanjian kita dengan Allah lalu kita menuntut jadi apa yang dilakukan oleh Allah tidak ada sifat itu alim, kecuali anda dengan kami sudah ada perjanjian kita hidup bertetangga yang baik lo ya, oke okay. ya. tak taunya ada yang khianat, loh ini ada perjanjian tapi dengan Allah siapa yang pernah berjanji ada perjanjian, tidak ada perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata kemurahan Allah Allah menghadirkan anda di dunia ini jadi kalau Allah memasukkan hambanya ke neraka, tidak ada sifat itu alim ke surga enggak akan disifati zalim. Kemudian ada pertanyaan lagi setelah itu. Ya, kalau memang saya ahli surga ya, biarpun saya maksiat kan masuk surga. Katakan kepada orang seperti itu dengan pertanyaan, "Memangnya kamu ahli surga?" Jawabnya apa kira-kira? Ya enggak tahu. Ya sudah enggak tahu kenapa kamu merasa ahli surga. Jadi di saat kita sok tahu tentang ketentuan Allah itu yang musibah. Kita tahu sok tahu ketentuan Allah, kita enggak tahu apa yang terjadi, jangankan 10 hari yang akan datang, 1 menit ke depan kita enggak tahu. Ibu enggak tahu kalau di rumah nanti habis pulang ada orang ngirim 10 juta duit, enggak ada tahu kan? Dikit bu, sepuluh juta. Misal, nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan tidak ada yang bisa menjamin dia hidup lebih dari semenit yang akan datang nggak bisa. Kita bisa mati sewaktu-waktu. Nah ini, maka dari itu ibn al as akan mengajari, ayo cobalah kita senantiasa menggunakan akal kita untuk berpikir, main hitung-hitung sampai dikatakan man ghofa lahisabahu khosarofiqtisabihi kalau ada orang itu, hitung-hitungannya salah dalam perdagangan, pasti nanti bangkrut dia itu kayaknya untung, tidak untung makanya kita harus hitung-hitung, umur kita itu kita tidak tahu, karena tidak tahu, ayo kita manfaat untuk yang baik hitungan ini berapa tahun lagi saya hidup lima tahun lagi, iya kalau lima tahun setahun, iya kalau satu tahun terus, ya kalau besok lagi mati gimana? nah, karena begitu kita punya iman kepada Allah hari akhir, hari kiamat, surga, neraka maka di malam hari ini kita selalu se meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harus dibangun jadi tidak ada, bahkan kadang itu kita melihat sesuatu yang tidak baik sesuatu itu terlihat kurang baik di hadapan kita tapi bukan berarti itu adalah Kejelekan, banyak Allah subhanallah pernah, pernah menyebutkan, bahwasanya wa'asa'an taqrahu syai'a Kita itu bisa membenci sesuatu, wa wa khairun lakum, itu lebih bagus untukmu Enggak senang, ya Allah, kenapa kok susah saya kerja Ternyata itu lebih bagus untuk kita, Allah tahu, karena Allah ingin menjadikan dia itu ahli surga Kalau seandainya duitnya banyak, enggak ngaji itu tapi saya ingin ngaji, duitnya banyak, ya syukur, gitu saja kalau ingin ngaji, duitnya banyak, ya syukur yang diberikan, Allah syukuri wa asa'an tuhibbu syai'ah, bisa saja engkau menyukai sesuatu, harapan wa wa lakum, itu tidak bagus untukmu Allah lebih tahu, wa ya'lam. Allah lebih tahu wa antum la ta'lamun, kau tidak tahu semuanya itu disebutkan itu dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 216 atau 316. Itu bahwa 216, bahwa kadang itu di hadapan kita tidak nyaman. Tidak baik. Tapi ternyata menurut Allah itu yang terbaik. Karena ternyata kebaikan itu yang tahu hanya Allah, maka kita hanya berusaha untuk baik. Melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang berjuang, rela mati dalam peperangan, apa motivasinya? dia rela berjuang dengan hartanya, rela berjuang dengan ha nyawanya motivasi apa? rindu, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak peduli, kerana apa? nafasku ini ada hitungannya apapun bentuknya, ini semua ketentuan Allah, saya ingin mengambil ketentuan Allah yang bagus saya ingin di saat dicabut nyawaku dalam keadaan baik, apapun bentuknya kita akan mati, kita harus melalui hidup ini. Kita harus melewati dunia ini, aku ingin melewati dunia ini dalam keadaan diri oleh Allah. Maka ini yang menjadikan orang selalu menjadikan dirinya mengontrol hatinya. hati ya kontrol dirinya. Saya sudah ingat betul, belum dengan kematian yang akan menjelangku. Aku ingat tidak dengan kejelekan jika aku lakukan lalu aku akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang diingatkan oleh Ibn Ata'illah as-sakandari Jangan biarkan nafas itu berlalu begitu saja tanpa ada renungan yang kita hadirkan Dan nafas itu sekali lagi ada jatahnya loh ya Ada nanti jatahnya itu tertentu kalau sudah nafas terakhir yang kita hembuskan enggak ada lagi itu enggak ada dijual itu nafas enggak tahu nafas kita tinggal berapa juta sih Yang seratus ya tinggal hitung saja nanti sampai di rumah sudah enggak ada yang tinggal seratus yang seribu besok pagi itu. Ya semuanya nafasnya sudah ada jatahnya. Dan semua orang tahu bahwasanya nafas itu ada jatahnya artinya bakal mati akan tapi kadang dia tidak mempersiapkan setelah nafas itu berhenti. Jadi mari kita bersama Ibnu Athaillah asakan dari ini berusaha untuk senantiasa menjalani hidup ini dengan karunia akal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dibarengi dengan kerinduan kita kepada Allah maka pilihlah jalan yang benar. Jadi ada jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Kalau pengin surga ada jalannya ini. Kalau pengin neraka ada jalannya bermaksiat. Itu sudah ada jelas dan anda semua di sini belajar ngaji karena anda pengin tahu jalan menuju surga. Lah itu orang sehat. Kalau orang menuju surga lewat jalan neraka itu pasti orang sakit. Mau ke tegal kok ke arah Indramayu pasti bingung itu tidak akan benar itu orang itu, jadi kalau menuju surga ini jalannya dan orang itu akan sampai ke surga biarpun tidak semua yang jalan di atas jalan surga sampai tapi kita kan tidak, tidak jangan ngurus saya sampai atau tidak sampai tidak penting itu, yang penting aku harus menempuh jalan surga ini loh khusnul khotimahnya itu Allah yang tahu, tidak tahu kita tapi kita berusaha terus di jalan yang benar ingin kita berdoa memohon kepada Allah sewaktu-waktu dicabut nyawa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita dalam keadaan diridahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hikmah Ibn Atta'ilah secondary yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini mari kita sambung dengan beberapa pertanyaan masih ada waktu yang cukup luas Cukum ya, Allah senarjaja kami persilakan pada Bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Yahya yang saya hormati. Dalam suatu hadis dikatakan bahawa ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. akan Tetapi dalam perjalanan hidupnya dia melakukan kemaksiatan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 Al-Muqarrahim Bu Yahya yang kami hormati Saya mau bertanya tentang sunnah apa e, mengatur barisan itu tugas imam atau tugas semua orang yang berjamaah gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin kami tanyakan Buya Bagaimana e, Jawaban Atau sikap kita sebagai orang awam Ketika dalam Pergaulan atau interaksi e, Bertemu Sekelompok orang yang Dalam tanda kutip Selalu menanyakan mana dalilnya Atau dalilnya Terutama untuk Ritual-ritual ibadah yang biasa kita lakukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami persilakan pada ibu. Masukkan tangan, bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, kalau riba itu adalah e, haram tapi bagaimana dengan pegawai Buya yang 100% itu mempunyai hutang di bank konvensional. Bahkan saya pernah bilang ke bank syariah gimana kalau pegawai itu hutangnya tidak ke konvensional tapi ke syariah, tapi kan itu harus melalui MOU yang kebijakan yang orang atasan. Nah itu termasuk ya pegawai ya kami-kami yang pegawai itu kena hutang karena yaitu gali lubang tutup lubang untuk memenuhi uh, dan lain-lain pendidikan. Terima kasih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum Ibu ya, yang saya hormati, saya mau bertanya tentang membaca ayat suci Al-Quran surat Yasin dan surat Yasin Fadilah Ada yang sebagian yang menyatakan bahawa kalau membaca ayat suci Al-Quran surat Yasin yang ada di Quran aja, sedangkan surat Yasin Fadilah juga kan ada gitu yang saya pengen tanyakan, bagaimana kalau saya tetap membaca ayat suci Al Quran surat surat Yasin fadilah, apa itu salah atau vidah atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.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 itulah yang dimaksud bahwasanya ketentuan Allah itu seperti itu enggak ada campur tangan kita, enggak bisa kalau memang orang ini ahli surga, ya ahli surga kalau ahli neraka, ahli neraka enggak bisa ditawar itu kalau sudah ditentukan Allah orang ini ahli surga biarpun dia ahli maksiat nanti dia akan masuk surga dengan cara, dengan Allah, mudah Allah memberikan pertobatan sebelum sehari meninggal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 eh mau kemana, mau ke Tegal, kok ke sini, ya cuek aja, yang penting mau ke Tegal kalau sini nyampe, nyampe, ah ngapain, ikut mobil aja saya aja, Yuk. mau kemana, saya ke Tegal, nah, ikut mobil, ikut temennya, cuman dia kan enggak tahu kalau bakal ketemu temennya ya, kalau tahu lain cerita, kalau enggak tahu, pura-pura tahu itu gila, Nah ini loh,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 makmum memberikan komando kerana Rasulullah menyuruhkan sawu sufu fakum wa inna tasfi'atat dan Rasulullah sebagai imam beliau sebagai pemimpin jadi pemimpin yang memberikan komando pengertian kemudian setelah itu masing-masing makmum -masing ma itu senantiasa merapatkan jamaah merapatkan barisan untuk mendapatkan kesempurnaan berjamaah sehingga kalau ada orang yang bolong di barisan depan kita melangkah ke depan dengan langkah satu-satu asal tidak melakukan gerakan tiga kali berturut-turut Jangan dibiarkan bolong. Masuk jalan. Jadi sambil sholat kita merapatkan barisan. Ini perlu diamalkan. Tidak usah ragu. Kadang-kadang nah, tidak enak ini. Wah, ngapain sholat kok senggol-senggol. ya? Maksudnya merapikan barisan jalan. Sholat kok jalan. Untuk merapatkan barisan. Jangan sampai ada yang bolong. Nah ini memang dalam hal ini kita harus sedikit gemes memang susah ya dalam hal ini pokoknya kalau musola kita itu dijamin belentong belentong gitu loh eranya ya pokoknya kalau rapat ini wah kalau sudah rapat ke danang malah curiga ya sudah rapat biasanya bukan milik kita kalau barisannya rapat wah ini bukan milik kita jangan jangan masa orang yang akidahnya nggak bener urusan sunnah malah rajin ini ya kita harus tolong dirubah ini dirubah mengatur barisan jadi semua, tugas semuanya untuk menyempurnakan keutamaan solat berjamaah, dan nanti ada aturannya bagaimana solat berjamaah, posisi imam, posisi makmum bagaimana jika ada orang datang, itu ada insyaallah nanti akan dilanjutkan lagi, kemudian kalau ada orang bertanya, apa dalilnya ya, yang pertama begini yang tidak tahu jangan sok tahu itu susah katakan aku ngikut guru saya Paling sederhana. Kalau dia sok tahu, ah oh, harus ada tau dalilnya ya. Langsung saja. Sampaian pernah sholat enggak? Pernah sholat? Coba bacakan sholatnya. Mana dalilnya? Itukan lagi. Ayo kalau bisa dia. Sudahlah itu orang sok sombong. Kalau orang sok mana dalilnya itu balas saja. Kamu pernah enggak ngeluarkan zakat begini? Pernah ngeluarkan? Mana dalilnya? Ayo mau apa? Itu orang paling sombong sedunia itu. Kita itu mau kali taklid sama ulama, sudahlah gampang saja. Jebak sebuah amalan apa? Mana dalilnya? Mau ngomong apa dia? Ya Allah, kalau ini dipaksakan kepada orang awam enggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya mana dalilnya? Akhirnya kabironya belum hafal, ngapal dalilnya dulu. Fatihahnya enggak sempat hafal, ngapal dalilnya dulu, begitu. Sudah begitu dibohongi enggak ngerti kan? Dan kebiasanya orang yang suka pakai mana dalilnya itu biasanya Al-Qur'an bunyi begini artinya beda dan kita buktikan itu. Suka bohong karena enggak punya dalil akhirnya asal Al-Qur'an bunyi artinya begini lain. Enggak nyambung. ada kita amati eh uh, Al-Qur'an ngomong di sana dia ngomong di sini enggak ada nyambung itu. Ini adalah pendusta malahan dia itu kalau kita tidak saya ikut ulama' ulama' gede, matahab imam syafi'i bertaklid kita ini taklid tidak boleh, bolehnya itibak ya yes, salam eh, itibak dengan taklid mau dibedah-bedahin taklit bagaimana, itibak bagaimana itibak itu mengikuti rasulullah dengan mengikuti ulama' dengan tahu dalilnya balik lagi situ, jebak lagi itu orang sudah tidak usah sombong dan insyaallah lah, ya, itu gampang lah orang-orang begitu gitu saja. Belum lagi gurunya mereka, gurunya yang hidup di abad ketujuh. Kita punya satu-satu buku usul fikihnya di situ disebutkan. Kalau ada seorang mustafti, lah ini tolong amanat. Kalau pengen teksnya kami kasih. Orang yang sok berdalil berdalil ini ternyata imamnya yang paling dikagumi itu mempunyai satu buku kitab usul fikih dan tidak semua orang banyak yang tahu, kita tahu. Karena memang kita waktu itu ya belajar usul fikih, kita ngumpulin buku-buku usul fikih. Di dalam buku itu disebutkan sebuah kisah. Pengarang ini ini khusus orang yang sering interaksi dengan mereka yang sub aidal nanti boleh datang kita kopi. Jika ini yang diimamkan oleh orang ini berkata, kalau ada orang bertanya kepada seorang mufti kemudian dijawab oleh mufti dengan sebuah jawaban kok lalu bertanya mana dalilnya apa katanya orang ini fadribuh suruh mukul saja, bukan kita loh ya suruh mukul saja artinya kalau ada orang bertanya mana dalilnya menurut imamnya harus dipukul ngamalkan imamnya atau tidak kalau anda ingin mengamalkan imamnya ini sebuah buku yang ditulis oleh imamnya ya ini. Imamnya mereka ini, imamnya orang yang sok tanya dalil. Ini cobalah kalau kita tidak punya data ini jangan didengar omongan kita. Ada di situ disebutkan bahkan kita nukil dalam sebuah risalah kita waktu kita nulis S2 dulu, pernah risalah kita bab masalah ijtihad, taklid dan tanfik. Kita nukil langsung dari bukunya, di situ ada kalau ada orang bertanya kepada seorang mufti lalu mufti menjawab ke orang itu tanya mana dalilnya langsung fadribuh, pukul saja. Waduh, habis. Mee itu jawapan yang kedua itu paling enak itu ngomong bahasa Arab saja enggak ngerti kok tanya dalil misalnya, bisa dibohongi kan tambahan nanti sudah saman watan oh jadi begitu kiai ia ya pulang kan enak begitu langsung diamalkan pakai dalil enggak faham lagi ingat dalilnya apa ya terus yang diomongin apa tadi enggak ketemu akhirnya sudah dalil yang dah apal yang diomongin dah ingat terus bagaimana mau belajar agama baik terserah boleh milih yang pertama boleh milih yang kedua. Yang nyuruh bukan saya, gurunya tuh. Gurunya bukan, he enggak kan yang ini gurunya dan ini ada tag-nya. Bisa dilihat di salah satu risalah kita, salah risalah 150 halaman itu bisa diambil salah satu masalah ini. Kita nukil dari ulama-ulama yang murid-muridnya anti taklid ternyata ada kalimat seperti itu. Itu ya taklid namanya. Enggak usah pakai dalil, bahkan tanya dalil, fadribuh, pukul saja. Kemudian masyaallah. Masalah bang konvensional bang yang ada bunganya kita harus kasih bukot timah sedikit bahwa gak ada orang yang sempurna di dalam beragama ada orang rajin sholat satu sisi telinganya bolong suka dengar fitnah ada ada orang rajin sholat matanya jelalatan ada ada orang rajin haji ternyata bohong jual beli ada jadi tidak sempurna Maka sebaik-baik orang itu menyempurnakan dirinya. Nah, biasanya orang susah menyempurnakan dirinya itu kalau ternyata hidupnya melihat aibnya orang lain. Nah, maka kita bangun siapapun dari kita ayo yang punya celah mungkin mata saya suka jelalatan yuk besok dikurangi. Yang B matanya suka gunjing ayo coba yang mulutnya suka gunjing maka ayo dikurangi yang sholatnya kurang rajin, tapi rajin sedekah ayo rajin sholat, semua tidak ada yang sempurna hanya Nabi Muhammad SAW tapi orang tidak boleh bangga dengan kekurangannya, itu hanya orang bodoh ahmak orang bodoh itu bukan, kalau bodoh masih lumayan, dungu dalam bahasa sadis itu dungu orang yang tidak mengerti kekurangannya Nah, sebaik-baik orang menyadari kekurangannya. Tapi kalau sudah menutup mata dari kekurangannya, ini adalah orang dungu yang enggak bakal bisa baik. Semuanya bisa kurang, termasuk ya urusan ibadah, urusan ini. Dalam urusan transaksi pun kita bisa kurang. Maka dari itu kita tidak usah nengok jeleknya orang. Tengok diri kita sendiri. Anda yang berdagang, pernahkah bohong dalam dagang anda? Anda ustadz gimana? Sombong tak dengan keustatanmu? Kiai sombong dengan kekiainya itu penyakit gede-gede lebih gede dari riba itu ria dengki ustad tapi ngedengki ustad sombong jangan dianggap sepele eh? riba doha dosa tapi dosa yang dohir itu, dosa batin lebih gede lagi ngedengki, ngedendam, apa lagi wah habis itu biarpun jubahnya lebar rumbay-rumbay sealun-alun sama Artinya semua dari kita tuh mungkin kemasukan dosa. Jadi tidak boleh kita hanya menilai orang tuh pejabat korupsi terus. Nah, belum tentu kita baikkan. Tetapi yang pejabat, barangkali ada pejabat yang korupsi. Ada antara kita makan riba. Ada di antara kita suka ninggalin solat. Ada. Yuk kita semuanya mencari penyempurna, memperbaiki diri. Itu loh termasuk bank konvensional juga begitu, yang barangkali diantara yang hadir ada urusan dengan bank konvensional sadari dulu nanti Allah akan mengangkat bukan berarti anda harus hina hina, kecuali kita sombong dengan dosa ini, akan hina tinggal saya mengatakan ya Allah, keluarkan saya dari kehinaan ini dengan kasih sayangmu maksudnya dengan kasih sayang, kalau minta itu tolong ditambahin dengan kasih sayang ya Allah kalau dengan kasih sayang itu enak, eh keluar dari bank begini dikasih pekerjaan lebih gede dari Allah, jadi dengan minta dengan kasih sayang ada orang, ya Allah bantulah aku untuk menjadi baik, enggak pakai kasih sayang, pernah, pernah pakai kerudung misalnya enggak pakai kerudung, enggak pernah doa, doanya salah, ya Allah bantulah aku untuk menjadi baik, akhirnya jatuh ke garota ya, digundul ya, baru pakai kerudung Rudung, kita tidak pengen begitu. Tapi kalau dengan kasih sayang, ya Allah bantulah aku agar bisa nutup kerudung dengan kasih sayangMu. Ya Allah dikirim suami baik, sayang perhati enak nak begitu. Jadi kalau minta dengan kasih, ya ini yang berada dalam kehinaan misalnya bekerja di bank konvensional. Oh, ah, ya Allah jangan kau siksa kami dengan ini Allah. Tolong ya Allah angkat kami dari kubang kehinaan ini dengan kasih sayangMu. Masya Allah. Bisa saja berhenti dari bank itu, eh dagang jadi orang kaya raya di kampung itu. Bisa. Karena duet kan tidak melalui kantor itu saja. Bisa melalui yang lainnya. Siapa yang bisa mengatakan kaya harus di kantor itu? Tidak. Bermacam-macam orang. Di cirebon ini banyak orang kaya. Ada yang macam-macam. Ada yang dengan tokonya kaya. Ada dengan rongsoknya kaya. Ada dengan rotannya kaya. Ada dengan jabatannya Oh ternyata orang kaya macam-macam ya. Tidak melalui satu jalan. Nah kita ini sering suudon kepada Allah. Sudah susah zaman sekarang, enggak ada pekerjaan lagi. Pantesan susah cari kerja. Pengkerjaannya suudon sama Allah. Nah ini jadi masalah bank konvensional itu jauh ya berusaha lah. Tidak berusaha dengan bank konvensional dan bank syariah. Bagaimana memang ada kekurangannya. Akan tapi itu kan yang kita nanti nanti kalau kita nanti-nanti bukan berarti harus dibinasakan kalau ada kekurangan tapi justru harus kita bina seperti haranya, kita menanti kehadiran seorang anak sudah lama kita nanti-nanti ingin -nanti, punya anak, tak tanya ada kurang sedikitlah apa kita binuh? kita bunuh? ya tidak, kita benahi, kita obati agar sehat seperti itu, barangkali bang syariah munculnya bang syariah ada dua makna, satu adalah komando besar-besaran bahwa di bank selain syariah itu ada apa-apa kalau tidak ada apa-apa, ngapain buat bank syariah itu kan logikanya begitu jadi ada sesuatu sesuatu itu apa itu keyakinan bahwasanya itu riba makanya kalau ada orang mengatakan bunga tidak riba ini pasti bingung Wong yang punya bank konvensional saja tahu kalau itu riba buktinya buat bank syariah kan ya ini yang ustadz kok ngatakan tidak riba ya ustadz yang punya bank konvensional pun dia Membuat bank syariah. Kenapa membuat bank syariah? Ya karena banyak umat Islam di sini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Memangnya kenapa? Ya karena bank konvensional ada bunganya. Terus bunga kenapa? Nah ini kan jawabannya mereka. Lalu kok ada ustadz mengatakan bunga bank halal? Halal ada baharomnya agak nah, belat. Kemudian kalau anda melihat orang kerja di bank konvensional, anda jangan menghinakan. Bisa saja dosa kita menghinakan lebih banyak daripada dia. Kita doakan kalau mungkin ada teman kita yang hadir tempat ini lagi di bank konvensional, didoakan semoga Allah mengangkat derajatnya, diberi kemudahan untuk ini ini. Ibu dah didoakan. Nah ini penting. Kemudian pegawai sebisa mungkin yang urusi pegawai ya jangan dihubungkan dengan bank-bank semacam itu. Kasihan dong. artinya selagi kita bisa keluar kita keluar. Kalau tidak bisa, ya lain cerita. Misalnya ada barangkali undang-undang pengambilan gaji harus di situ, kemudian apa dan sebagainya tapi kalau tutup lubang, gali lubang tutup lubang ini, ini yang tidak diperkenankan kenapa kita harus gali lubang tutup lubang, melalui yang haram justru mempertambah haram sebab lubang yang kedua juga, secara yang haram ya, lubang yang pertama dengan cara yang haram paling enak jual asetnya selesai, tidak urusan dengan ini khawatir dan terus berantai, dan ini kan ada bunga, ada bunga, ada bunga dan yang bertemu dengan kita bukan saja puluhan ya, banyak sekali di antara teman-teman atau orang-orang yang kita kenal rupanya bermasalah dengan bank banyak bukan sedikit jadi punya utang begini punya utang begini bahkan di antaranya yang punya utang pengen membayar tuh rupanya kalau bayar cepat belum waktunya juga didenda ya jadi bingung kita jadi kalau misalnya jatahnya tiga, tiga, tiga tahun harus bayar kalau kita lunasi sekarang bukan tambah untung kita ya memang itu adalah cara-cara yang tidak diperkenankan oleh syariat islam kemudian bagaimana dengan orang islam yang kerja di bank konvensional mereka orang mukmin muslim ada hati kecilnya yang bakal menyeru kepada kebenaran insyaallah mereka akan diangkat oleh Allah kita tidak boleh meremehkan ya yang bekerja di tempat itu tidak boleh kita remehkan bisa saja dia semat, setiap malam menangis itu jadi berusaha untuk kita tidak masuk ke bank itu sebisa mungkin makna sebisa mungkin ya kemampuan kita kalau ternyata masih masuk tanpa kemauan kita kita tidak punya kewenangan untuk mengatur ya lain cerita tapi kalau kita yang minjem yang nerahkan sertifikat ya kita yang mencari luka kita yang mencari bencana itu sendiri dan kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada di antara sahabat-sahabat kami yang masya Allah dengan penuh keinsafan dia punya utang di bank dan sebagainya kita anjurkan jual asetmu ya sudah saya berusaha untuk menjualnya Allah akan mengangkat derajat sebab apa? Jual aset itu malah enggak resiko. Sebab setelah ditutup kan enggak kena bunga. Tapi kalau pinjam lagi kan harus bayar bunga lagi ya. Secara akal kan begitu, mending ditutup asetnya, usaha lagi nanti kalau dapat duit beli lagi. Sebab kalau bayar kalau pinjam dari mana bayarannya kita? Sama, bahkan kita harus bayar bunga lagi. Jadi inilah jadi harus hati-hati dalam urusan-urusan seperti itu, ketahuilah Allah Maha Kaya. Tapi ingat jangan menghinakan orang yang ada di bank kita tarik, kalau mang anda cinta, anda doakan, bukan menghinakan. Sebab yang menghinakan bukan penyeru kepada kebaikan, tapi orang sombong, merasa dirinya paling hebat. Ini ada bank konvensional, ada tentaka kita, anak kita, mungkin saudara kita di bank konvensional, kalau mang anda cinta, anda setiap hari menangis. Ya Allah, saudariku, ya Allah, lepaskan dari itu. Begitu. Kemudian masalah Yasin Fadilah. Ada pertanyaan apakah ada masalah yang bagus ya, kalau masalah ke lebih baik, lebih bagus adalah membaca yasin utuh dahulu baru doa cuman jika pertanyaannya membaca yasin fadilah itu boleh atau tidak ini harus dibangun dengan pertanyaan yang lain, Bahwasanya berapa orang, berapa ayat sih kita harus berhenti membaca Al-Qur'an adakah batasan kita membaca ayat lalu berhenti Misalnya kita membaca Alif Lam Mim Dalikal kita bula Raybafi berhenti boleh atau tidak? Besok saya lanjutkan besok boleh ya, tidak ada larangan. Jadi berhenti membaca ayat itu boleh satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Yang penting di situ mafhum. bisa difahami. Dan setelah saya membaca dua ayat, lalu saya berdoa boleh tidak? Alif Lam Mim Dalikal kita bula Raybafi, artinya Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan. Lalu berdoa Ya Allah berikan kepadaku keyakinan terhadap Al-Qur'an-Mu ya Allah so boleh tidak begitu itu? ya boleh dong Wong doa kok udallil mutaqin sebagai petunggu bagi orang yang bertakwa ya Allah jadikan aku orang yang bertakwa ya Allah boleh tidak? Yasin fadilah itu ya seperti itu, setiap beberapa ayat doa, beberapa ayat doa, enggak ada yang dirusak itu kecuali ada Yasin fadilah yang baru ya. Selama ini Yasin fadilah ya, yang disodorkan ke kami, kita amati ayat sempurna baru doa. Ayat sempurna baru doa. Ayat sempurna baru doa. Kan ada 3 ayat. Kalau ada orang mengatakan bid'ah alasannya merubah ayat Al-Qur'an, ya Allah, ini enggak ngerti ayat dan bukan ayat, kasihan benar nih orang. Ini doa lalu mengatakan yasin fadillah bid'ah harus belajar lagi itu orang nggak sampai. kenapa harus katakan bid'ah kalau masalah keutamaan mungkin kalau baca yasin selesaikan dulu baru doa setelahnya mungkin menganjurkan yang lebih bagus tapi barangkali orang tidak bisa sampai selesai baca yasinnya dikit-dikit pengen sambil berdoa yasin wal quran hakim doa gak apa-apa gak ada alasan, gak ada yang melarang Siapa yang melarang bahasaan setiap baca ayat Al-Quran ada dok? Biasanya di mana? Tidak pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andalanya itu memang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Saya ingin tolong tunjukkan yang dicontohkan Rasulullah gimana? Baca ayat Al-Quran, baca lagi Al mana? Yang dicontohkan Rasulullah itu tidak seperti sampean. Contohkan Rasulullah gimana? Ada orang membaca Al-Quran hafal, hafal. Ini begitu contohkan. Tapi di saat sorokan seperti yang kau lakukan di sekolahmu juga tidak pernah dicontohkan Rasulullah ngapal ayat ini, dari ini membuat radio kan begitu Alquran ibu di radio gak dicontohkan kan tapi ada manfaatnya di sini banyak anda dicontohkan Rasulullah jadi ini adalah hanya biasanya karena kedegian saja, biasanya sebab apa? yang biasa membaca Yasin Fadillah itu ahli tawassul itu saja biasanya makanya dimusuhi itu memang kita menganjurkan kalau ibu-ibu ingin -ibu baca Yasin, baca yajah kalau bisa Yasin sempurna baru doa tapi kalau ibu sudah biasa juga gak apa-apa orang itu berdoa Asalkan jangan alif lam dzalika baru dicampuri dengan yang lainnya. Akhirnya enggak jelas pemahamannya ya. Tapi setelah dzalika kita boleh la roib fi hudallil muttaqin. Doa boleh. Apa-apa? Enggak ada larangan aneh Tidak enggak masuk akal dari mana larangannya. Baik, kemudian ada pertanyaan tertulis Apakah bila pinjam uang dari bank setelah menerima harus dikeluarkan 2,5% untuk sedekah? Muda. Pertama, kenapa harus pinjam di bank? Anggap saja tidak bank. Kalau saya pinjam duit dari orang bukan bank. Saya pinjam duit dari Anda. Apakah harus dikeluarkan 2,5%? Ya enggak dong. Tidak, bukan zakat, zakat itu kalau sudah berputar satu tahun, misalnya saya pinjam duit dari anda seratus juta saya taruh di peti rumah saya setelah berputar satu tahun, saya wajib ngeluarkan zakat, kalau belum, ya enggak wajib mengeluarkan zakat orang pinjam duit, butuh suruh ngeluarkan zakat, enggak ada aturannya itu jadi mengeluarkan zakat itu ada aturannya, yaitu setelah eee uh, uang itu menginap satu tahun kemudian uang itu mencapai satu nisab, satu nisab itu adalah batas minimal batas minimalnya itu adalah senilai emas murni 94 gram setelah uang nganggur bukan uang operasional, bukan uang dagang ya kalau dagang ada aturan sendiri, zakat perdagangan juga ada kalau uang nginep, tabungan anda nganggur satu tahun Sementara tabungan anda melebihi dari nilainya emas 94 gram, kalikan saja 94 kali berapa ratus. Maka saat itu wajib mengeluarkan zakat, dan zakatnya adalah 2,5 persen. Apakah Imam Mahdi sama dengan Nabi Isa? Enggak lain, Imam Mahdi bukan Nabi Isa. Apakah Imam Mahdi itu sunni atau Syiah? Imam Mahdi adalah sunni. Orang Syiah memang mengaku punya Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi adalah Sunni, Ali Sunnah Wal Jamaah, mencintai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Hasan, dan nanti akan datang pada akhir zaman, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Mahdi benar ada. Syiah mengaku punya Mahdi, ya orang mengaku terserah. Memang Mahdi adalah benar, ada riwayat yang sahih tentang turunnya Imam Mahdi dan itu adalah benar. Baik. Alhamdulillah, oh masyaallah. Menurut yang saya pelajari, tidak ada jumatan solat jumat dalam satu desa Tapi sekarang banyak ditemui, RW menyelenggarakan solat jumat bagaimana hukum yang sebenarnya Di dalam madhab Imam Syafi'i, yang anda pelajari adalah benar, tidak salah Tetapi bukan yang selain itu, berarti juga harus salah Yang anda pelajari benar, karena di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahawa dalam satu desa tidak boleh ada dua jumatan. Kalau ada dua jumatan, maka yang dulu yang sah, yang berikut enggak sah. maksudnya dulu duluan. Tetapi di dalam madhab lain enggak dibahas masalah ini. Boleh ada tiga masjid di satu kampung. Boleh madhab selain madhab imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan imam Syafi'i sendiri di saat di Irak dan juga di Mesir ya melihat itu semuanya tidak pernah mengingkari, karena memang tidak perlu ingkar di dalam urusan masalah khilaf, ijtihad kemudian di dalam madhab imam syafi'i, apakah betul harga mati sementara di tempat kita semuanya ke madhab syafi'i ya apakah boleh sekarang sudah terlanjur ada bagaimana yang perlu ditinjau akidahnya benar atau tidak yang bermasalah jika ada orang membuat jumatan baru memang akidahnya enggak benar lah ini ya anti tawasul, anti maulid Nabi, lah itu, itu hentikan tuh kalau orang-orang seperti itu, itu dah perusak kalau sekedar tidak mau muludan mah, tidak apa-apa, kalau sudah mencaci maki dengan majalah-majalahnya dan masih kita simpan, itu perlu dibaca suatu ketika, Masya Allah luar biasa, lidahnya bukan lidahnya ahli iman maulid, mencaci maulid Nabi, mencaci tawasulan dengan cacian yang berlebihan, nah ini kelompok yang salah, jangan boleh kalau sampai bisa terjadi di kampung itu sampean yang salah kan begitu jawabannya ya kan kok bisa ada ada orang beda kok panjenengan biarkan di situ? Nah, ini permasalahannya tanggung jawab dong gimana awas dihadapannya Allah ini gede dosa harus bangkit kalau nggak bangkit wah bisa nggak masuk surga nanti karena membiarkan kemongkaran itu. Nah ini kemudian kalau sama-sama akidahnya benar, Ash'ariyah, Sufiyyah akidahnya benar lah betulkah itu tidak sah, kita tinjau di dalam madhab Imam Syafi'i saja, tidak usah jauh-jauh seperti Imam Qulyubi juga menjelaskan tentang boleh dua masjid di dalam satu kampung jika dibutuhkan. Apa makna dibutuhkan itu dijelaskan juga oleh para ahli fikih mazhab Imam Syafi'i. Dibutuhkan kalau memang masjid itu enggak cukup. Ya. Jadi kalau masjid itu enggak cukup, maka boleh kita membuat masjid baru di kampung itu. Mau digedekan nggak ada, misalnya mentok, terus mau bagaimana? Membuat masjid lagi baru boleh. Cuman pertanyaannya, nggak cukup untuk siapa? Ini dibahas oleh ulama. Nggak cukup untuk yang jumatan saja, atau untuk orang kampung di situ? Ternyata madhab syafi'i berbeda. Ada yang mengatakan kalau seandainya orang kampung itu dikumpulin, suruh masuk ke masjid, kok enggak cukup, baru boleh kita buat masjid baru lagi. Kalau ternyata satu kampung dimasukkan masih longgar, ya enggak boleh buat masjid lagi. Jadi ternyata perlahan demi perlahan, madhabnya Imam Syafi'i ini juga akhirnya pengen mendekat madhab lain, akhirnya ya sudah kalau memang ya Masjidnya kurang lega ya bolehlah sebab kalau orang musuh kumpul semua hari raya nanti kan tak cukup ya ya sudah buatlah yang doa tapi ingat jangan bermusuhan sebab kadang-kadang jadi imam tu rebutan tak boleh jadi imam di sana buat masjid sendiri pengen jadi imam pribadi nah, musibah ini kedengkian itu adalah musibah kedengkian paling gede kedengkian ustaz tu hari raya Idul Adha itu rebutan jadi khutib ya sampai enggak tegur siapa kayaknya buat musala sendiri biar tahun depan bisa salat Id sendiri. Innalillah. Jadi tidak boleh ya sampai ada permusuhan yang semacam itu antara ustaz dengan ustaz. Jadi intinya dipermudah saja kalau memang sudah terjadi dan lama, lah baru perlu dibangun ukhuwah. Kalau belum ada, tolong ditahan. Tapi kalau sudah terjadi, ya, maka harus dijaga ukhuwah ya tukar-menukar khotib dan sebagainya sehingga suasana tetap indah, tapi ingat pendapat yang dikukuhkan dalam matahari Imam Syafi'i adalah tidak sah, pendapat yang lain adalah mengatakan itu sah asalkan kalau seandainya dikumpulkan orang kampung tidak cukup nah, itu adalah masalah solat Jum'at di kampung dengan dua Jum'at maka sederhanakan saja, tidak usah terlalu kaku-kaku kita dengan teman sendiri ribut ya sementara kalau ngusir orang-orang yang dengan membawa sesat itu tidak mau kita Justru dengan saudara kita ini berantem ya, tapi dengan masjid yang lain yang sudah ganggu, sukanya cimaki ini nggak pernah gerak kita ini. Masya Allah, kok senang berantem dengan saudara yang baik ya? Baik, kalau ngerjakan salat sunat tasbih cuma dua rakaat itu boleh apa enggak. Salat tasbih itu adalah empat rakaat. kalau dilakukan dua rokaat, ya anggap saja nyicil nanti lakukan dua rokaat lagi kesempurnaannya sebab tidak ada larangan untuk diputus jadi mungkin karena capek saya masih dua rokaat ya Allah ya sudah nanti seselenggangnya minggu depan lagi baru disambung, lanjutan malaikat enggak lupa itu <laughs> karena anda harus empat rokaat dalam riwayat itu sementara waktunya kan tidak ada batas siang malam pun boleh jadi dua rakaat, dua rakaat, dan tidak dianjurkan, harus berurut-urutan langsung maka akan tapi sebaiknya adalah juga empat rakaat sholat tasbih dan riwayatnya benar, jangan ada yang mengatakan sholat tadbih itu bid'ah awas apa hukumnya apabila sholat ber imam kepada khotib atau imam yang suka membid'ahkan Waduh, makruh sebetulnya ya. Sebetulnya pertanyaannya bukan jawabannya bukan jawaban mestinya kita menjawab begini jawabannya. Kok bisa khotib begitu jadi khotib di rumah masjid panjenengan semuanya ini ini pertanyaannya ini seharusnya pertanyaan begini. Gimana kalau kita bermakmum dengan khotib yang suka amid amit ain? Pertanyaannya dua. Kalau itu masjid sampayan, kenapa orang itu bisa khutbah di situ? Kalau itu bukan masjid sampayan, masjidnya mereka ngapain sholat di situ? Gak ada alasan sebetulnya. Nah ini, jadi harus tegas ini. Ngapain? Kok dimasukkan ke masjid kita? Wong kita saja nggak bisa khutbah di masjidnya kan? Contoh saja makkah Muker Romah. Miliknya umat Islam seluruh dunia, tapi sudah dibatasi tentang ilmu itu. Madhab Hanafi, Maliki nggak kayak dahulu. Dulu ada di bab ini, bab daudi, ada syekh ini, bab ini ada ini, ada alim-alim seperti itu. Jadi ada madhab Syafi'i, Hanafi semuanya, masyaAllah marak sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Baru akhir-akhir ini dirubah. Tidak bisa mengajar di situ kecuali sudah berani mengatakan bahasanya. Maulid Nabi adalah sesat, saya se tawassul dengan orang mati syirik, Lah ini baru nanti bisa, nah ini. ini sudah dirubah, lah. masjid yang miliknya umat Islam sedunia saja sudah dibegitukan, begit bagaimana kita ini kok, masya Allah, kok baik bener. harus tegas di dalam hal ini, sampai mereka itu mau menutup mulutnya untuk tidak memfasekkan, membidahkan orang-orang yang melakukan maulid Nabi dan tawassulan baru nanti ukhwah jadi ukhwah kita tidak seimbang ada orang mengatakan, ibu Yahya kok bahas masalah khilafiyah ya ustazh, tolong di kami menganggap itu masalah khilafiyah, tidak ada masalah tapi orang-orang itu enggak anggap khilafiyah coba faham lah, kok nyalain salah, itu kan aneh ada orang menegaskan, ini ibu Yahya itu apa, masalah khilafiyah dibahas loh saya selama ini menganggap khilafiyah memang tapi ini loh yang nyalahkan, yang gak ngerti khilafiah ini loh perlu ditutup, dikunci mulutnya. Kalau ada orang gak mau mulitin Nabi, nyantai kita. Gak ada orang tawasulan, gak ada, gak ada masa lho. Saya juga gak tahu banjir dengan tawasulan tau, enggak kan? Gak pernah ada wajib bertawasul di masjid ini, ada. Saya gak pernah ngurus seperti itu. Tapi di saat ada orang tawasul syirik ini, itulah harus dikunci mulutnya. Karena itu merusak umat karena ada ciri itu, padahal itu masalah sepele tapi menjadi ciri khas sehingga kita hadirkan dan kita besarkan, karena apa? problem besar, karena masalah kecil ini yang telah digedekkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, merusak uhuwah, tidak indah gak pernah kita merebutkan begini-begini kecuali saat mereka selalu mencaci, maki, ngolok dan sebagainya subhanallah, kenapa harus seperti itu? barangkali ada di antara orang yang tidak senang tawasul cobalah duduk yang manis, ayo kan begitu, kalau memang orang yang bertawasul sudah ada hujjahnya, artinya ini benar-benar masalah khilafiyah dan khilafiyah itu kanlah lah inkarofil mukhtalafih, tidak perlu diingkari dengan sampai dimimbar, ulama dahulu itu kalau berbeda pendapat cuman mengatakan aku beda, tidak pakai tambahan, tidak benar, sesat, gomlok, tolol, tidak ada Imam Abu Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik banyak masalah membatalkan wudhu. Tapi selama itu Imam Malik tidak pernah Imam Abu Imam Syafi'i tidak mengatakan Imam Malik goblok nggak pernah ada dalam sejarah. Di dalam membatalkan wudhu Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya, syekhnya, gurunya Imam Malik berbeda. Tapi Imam Syafi'i di saat mengatakan bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram adalah batal wudhu sampai di situ. Tidak langsung berkata apa yang dikatakan Imam Malik adalah salah, itu adalah kebodohan Imam Malik gak ada. Tapi orang kemarin sore ini mengatakan yang mengatakan membatalkan wudhu bersentuhan dengan makhram itu orang goblok, nah, kurang ajar benar nih orang. Eh lama dulu gak sampai deracacian, saya berbeda ya sudah, tapi gak sampai mencaci. Coba dengarlah, dengar di, beberapa. tapi janganlah berbahaya. Coba baca di tulisan-tulisan tentang membatalkan wudhu tentang ini hal-hal sepele, kunut. Abu Hanifah ke Imam Malik, Imam Syafi'i Tidak pernah ada cacian dari Imam Malik, Abu Hanifah goblok, tidak ada, gara-gara tidak kunut Biasa, Imam Syafi'i kunut Tapi tidak pernah mencaci Imam Abu Hanifah Sederhana, jadi permasalahannya Kalau sudah urusan-urusan dipegang oleh orang yang fanatik Katanya kita yang fanatik buta, Anda, Alhamdulillah Kita ini punya, mengyakini Imam Abu Hanifah yang tidak kunut, nyantai, tidak ada masalah banyak berbeda, Imam Malik mengatakan tidak batal wudu Imam Abu Abdullahnya batal. Kita biasa tidak ada tidak terlalu keras. Tapi kita tidak sampai derajat mengatakan Imam Malik yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal adalah goblok. Tidak ada itu. Tapi ada orang mengajari anak-anak di sebuah sekolah katanya apa? Tidak benar itu Imam Syafi'i itu goblok. Blog, mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu kadang-kadang sambil ketawa, kalau nerangkan kok bisa ya, kok bisa ya, ya kamu yang enggak bisa ini adalah musibah di akhir zaman, lah itulah, kita membela ulama jangan sampai ada permusuhan seperti itu, baik, waktu sudah habis ada lanjutannya, tidak boleh meninggalkan jumat kalau memang ada ahli bid'ah tetap saja Anda salat di belakangnya salat Anda adalah salah hanya makruh hanya ke depan hari harus diatur bukan berarti kita harus meninggalkan jumatan karena sudah hadir di tempatnya jumatan ini saja semoga Allah menjaga akidah kita iman kita bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa ansurna wala ta'dhulna wa aafina wala tumritna wa innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma ya Allah kuatkan iman kami ya Allah ajarkanlah akidah kami Allah tetapkan kami pada akidah yang kuridai akidah ahli sunnah wal jamaah akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah ya Allah jangan kau jauhkan kami dari akidah ini ya Allah jauhkan kami dari fitnah-fitnah yang datang ke kami yang datang ke tempat kami ya Allah hanya kepadamu Kami serahkan ini semua Ya Allah Dan jika engkau yang menjaga kami Dan anak-anak kami Tidak ada yang akan tergelincir Dan terjerumus Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dan jika ada orang yang Engkau jerumuskan Dalam kesesatan Tidak ada yang bisa menolong Ya Allah Sebab hanya engkau yang memberi Petunjuk yang sesungguhnya Ya Allah Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Jadikanlah kami Ahli ta'at Ya Allah Ahli ta'at Ya Allah Rindukan kami Cintakan kami Untuk beribadah Kebadamu ya Allah, rindukan cintakan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah, dan bencikan kami kepada kemaksiatan ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah, dan engkau lebih tahu kebiasaan kemaksiatan kami ya Allah. Engkau tahu maksiat kami, kebiasaan kami Ya Allah Kami yang malas sholat Mata kami sering jelalatan Telinga kami sering mendengar yang haram Masih banyak yang lain kau lebih tahu Ya Allah Maka ampuni dosa kami dan jauhkan kami dari kemaksiatan itu semua Ya Allah Dan jadikanlah di esok hari kami Menjadi orang yang taat kepadamu Ya Allah Ya Allah Ampuni dosa guru-guru kami Ampuni dosa orang tua kami Dan tutuplah dari mata kami Aib saudara-saudara kami Tutuplah dari mata kami Aib guru-guru kami Tutuplah dari mata kami Aib orang tua kami Agar kami bisa berprasangka baik kepada mereka Agar kami bisa menghormati mereka Ya Allah Ya Allah jadikanlah kami Anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami Ya Allah Dan berikan kepada kami Anak-anak yang bisa berbakti kepada kami Sehingga kami dan orang tua kami Kami dan anak kami Menjadi ahli surgamu Ya Allah Ya Allah Berikan keindahan dalam kehidupan rumah tangga kami Ya Allah Jadikan rumah tangga kami Rumah tangga yang indah Dalam kemesraan Dalam cinta Karnamu Ya Ya Allah yang belum menikah Ya Allah Berikan kepada mereka pasangan Orang-orang yang bakal menjadikan mereka bahagia Di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Allah Mudahkan-mudahkan mereka Untuk mendapatkan kehalalan Ya Allah Dan jauhkan dari pintu haram Dari pintu kemaksiatan dan kehinaan Ya Allah Jadikanlah kami para suami dan istri Yang semakin hari semakin mesra Ya Allah Semakin hari semakin kasih sayang Semakin hari semakin menghormati Semakin saling menghargai Dan saling mengabdi Ya Allah Dalam Irama mendapatkan ridomu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami Dengan rizki yang halal Untuk bekal ibadah kepadamu Ya Allah Jika ada yang sakit Sembuhkan Yang sakit Sembuhkan Yang sakit Sembuhkan Jika ada yang punya hutang Mudahkanlah kami Dalam bayar hutang kami Ya Allah Ya Allah Yang mendengar suara ini Dan yang tidak mendengar Ya Allah Pilihlah mereka menjadi Kekasih-kekasih ya, ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami Ketulusan Ya Allah Ketulusan di dalam melakukan ibadah kepadamu, ketulusan di saat kami berjuang di jalanmu Ya Allah dan berikan kepada orang yang bersama kami keikhlasan, yang pernah membangun masjid ini, berjuang di masjid ini, yang membantu pesantren kami Ya Allah, yang membangun pesantren kami, dan yang ikut berinfak dengan tenaga, pikiran dan harta di pesantren kami berikan kepada mereka ketulusan Ya Allah keikhlasan dan terima amal kebaikan mereka dan gantilah di dunia dan di akhirat di dunia dengan harta yang berlipat ganda dan di akhirat dengan pahala lah di surga ya Allah dan kirimkan kepada kami hanya orang-orang ikhlas ya Allah, orang-orang tulus, yang tidak tulus jauhkan ya Allah. Jika ada orang tidak tulus datang ke tempat kami maka rubahlah hati mereka menjadi hati yang tulus ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari permusuhan, satukan umat kekasih Nabi Muhammad dalam cinta karena ya Allah. Jauhkan kami dari orang, orang yang mencaci maki para ulama ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang mencaci maki para ulama dan jauhkan lidah kami dari mencaci para ulama ya Allah dan jadikan kami pembela-pembela-Mu, pembela pembela pembela agama memur ulama-ulama-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Mahakuasa. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal dan berikan kepada kami ya Allah setelah panjang umur dalam keadaan sehat wal berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman ya Allah, iman. Rabbana آتنا fil dunia حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله wa وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه سراط الذين انعمت al hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh